Nomor yang asik sudah kami persiapkan, yaitu adalah rembulan, oke, okay. sepesal buat dulur-dulur yang di depan ya, Yes, luar biasa, Pak Lalu minta tolong rembulan disiapkan dan kita aturkan bareng bersama My Fabrian Romani. for oh, you yeah. and it's Is it it? Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu